Assalamualaikum, yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Hah? Hah? <tik> <tik> Beni Beni. Ayo makan dulu oh. oh, mm, Enak kan? <gifo> uh, Nusa, Rara, huh? boleh bantu Uma? Iya Uma <sutup> Iya Uma Uma mau dibantuin apa? Bancok ke warung ya Uma Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis oh. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya Iya, iya Nah, ini uangnya Boleh jajan kan Uma? Kalau nanti ada sisanya boleh rak. Yay! Aksi aksi. Eh tunggu tunggu. Jajannya harus bagi dua ya rak. Iya kan sa. Hmm. Um, makasih ya udah mau bantuin Uma belanja. Yuk mah. Ayo rak berangkat dulu Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ini minyak goreng satu liter. Ah ini garam halus ini, gula, 1 kilo kerel. Ik Eh, een goede kerel. Ik ben een goede kerel. Ik ben een goede kerel. Ik ben een Enggak macham Ik ben een goede kerel. Ik ben een goede kerel. Ik ben een goede kerel. Ik sarapan. beli roti bungkus, susu buat kalian sarapan. Eh, Yang lupanya mama kalian itu. A, oh. Gimana? Ah. Mm, cuma, cuma, eh, iya gimana? sih kayaknya. Hah? Tapi bayarnya? Aduh, tak itu. Bayaran gampang lah itu. <laughs> Macam orang jauh aja kalian sama aku. Ha? Kau mau saja? Ah, Pigi-pigi, ambil. Asik sih beneran <tuk> banti ambil langsung bam bungkus tak spektakuler <gulis> aku bikinkan bonnya dulu <gulis> mantap kau wah coba kita cek ya minyak goreng ada gula sekilo benar garam hmm? roti telur susu Kalian udah benar bawa belanjaannya. Kok banyak banget? Perasaan Uma nggak pesan ini deh. <tuh> ada yang bisa jelasin ke Uma nggak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Hmm, itu Umah. Tadi. Tenangkan Usta. Eh, biar Rara yang jelasin. Hmm. Tadi itu Pak Ucok bilang. Hmm -mm. Yakin Kelen? Eh, azab lanjannya. Hmm. Biasanya rumah kalian itu beli telur, roti dan susu kan? Hmm. Jadi, kita beli aja sekalian. Ya kan, Kak? Hmm. hmm. Terus uangnya cukup kurang, Oma. Jadi, Pauco kasih boneknya. Ih. Hmm. Jadi, jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum, Oma. Hmm. hmm. Umah kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Umah kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Hmm. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Hmm, iya, iya Umah. Tadi Pak bilang bayarnya belakangan. Jadi bisa ngebang dulu. Jadi itu katanya. Iya, Umah. Tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan hmm? nanti aja bayarnya hmm. Gitu mah Rara bayar nanti itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang hmm. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan oh kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya Uma, kita enggak akan berutang lagi sama Pak Ucok. Hmm, gitu, Uma. Rara janji Uma enggak ambil jajan banyak-banyak lagi. Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan, berhutang itu boleh aja. Hmm. Asalkan kita butuh sekali hmm. dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu. Tapi sebisa mungkin jangan berhutang, ya Uma. Ya Uma. Hmm. Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti dan telur tolong bayarkan ke Pak Ucok ya oh siap mah <tik> ayra <tik> <tik> eh, eh eh ini juga sekalian bayar jajan kita kan umah hmm gimana ya umah kan gak pesen es krim sama coklat hah jadi jajanannya dibayar sendiri ya Hah? guru aduh kamu ada uang gak, ra iya nih kamu sih duitnya banyak banget